Malikum sudah Lu berita pagi edisi hari ini Jumat 20 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah dan Kamil KPK periksa Irwandi Yusuf sebagai saksi terhadap T Saiful Bahri. akui aliran dana dari Irwandi Yusuf Jaksa jemput terpidana korupsi alat kesehatan yang ditangkap di Jakarta. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah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 Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa saksi untuk mendalami kasus dugaan swap proyek dari Dana Otonomi Khusus Aceh Doka 2018 yang menjeret dua kepala daerah di Aceh, yaitu Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Benar Meriah nonaktif Ahmadi. Kamis kemarin, Irwandi diperiksa sebagai saksi terhadap tersangka T. Saiful Bahari selaku Direktur Utama PT. Tamitana di Gedung KPK Jakarta. Dari Banda Aceh. Mas Rizal melaporkan. bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Irwandi sebenarnya telah direncanakan pada Rabu 18 Juli lalu. Namun gagal terlaksana lantaran ada saksi lain yang diperiksa terlebih dahulu. Sehingga pemeriksaan Irwandi diundur pada Kamis kemarin. Ada enam saksi yang diperiksa pada Rabu lalu. Dari enam saksi yang dipanggil hadir seluruhnya. Saksi-saksi diperiksa sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, semakin memperkuat pembuktian yang dimiliki penyidik. Kuasa hukum Irwandi Sayuti Abu Bakar menjelaskan Irwandi diperiksa untuk mengklarifikasi keterangan saksi lain. Pemeriksaan Irwandi berlangsung sekitar 3 jam. Namun Sayuti mengaku tidak mengetahui banyak perihal yang ditanyakan penyidik. Sebab ketika Irwandi diperiksa sebagai saksi, dirinya selaku kuasa hukum tidak bisa mendampingi Irwandi. Syederalun, Kuasa Hukum Irwandi Yusuf. Sayuti Abu Bakar menyampaikan saat ini pihaknya masih mengkaji upaya hukum yang akan ditempuh dalam menghadapi kasus dugaan yang tengah diusut KPK. Menurut Sayuti, upaya memperadilankan KPK sangat memungkinkan dilakukan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Sayuti mengatakan Irwandi sebenarnya tidak mengetahui persoalan yang dituduhkan KPK. Irwandi tidak pernah meminta uang kepada Bupati Benar Meriah Ahmadi atau T. Saiful Bahri. Bahkan tidak pernah menyuruh ajudannya Henry Yuzal mengurus proyek. Karena kalau menyangkut masalah alokasi anggaran, wewenang tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA. Begitu juga dengan kegiatan Aceh Marathon 2018, Irwandi juga tidak tahu menau karena ada panitianya. Di samping itu Sayuti juga menyampaikan bahwa selama ini Irwandi Yusuf tidak mengetahui adanya aksi dari sejumlah masa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu di Banda Aceh untuk menuntut KPK membebaskan dirinya. Informasi itu baru diketahui ketika Sayuti menceritakannya kepada Irwandi. Kendati demikian, Sayuti meminta semua pihak untuk tetap sabar menunggu proses hukum. Terlebih dalam waktu dekat, pihaknya akan memperadilankan KPK. Shadaralun, Komisi Pemberatasan Korupsi telah memeriksa mantan model Fanny Stevi Burasi selama 12 jam pada Rabu 18 Juli kemarin. Steffi merupakan salah satu penitia Aceh Marathon 2018. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf dalam kasus korupsi dana otonomi khusus Aceh Doka 2018. Kompas.com melansir. Pengacara Steffi Fahri Timur mengatakan kliennya dicecar 40 hingga 60 pertanyaan oleh penyidik KPK. Salah satunya terkait dengan aliran dana dan hubungannya dengan Irwandi. Dalam pemeriksaan, Steffi mengaku aliran dana dari Irwandi untuk dirinya memang ada, tetapi Steffi sendiri tidak pernah tahu asal-usul dana tersebut. Fahri juga mengungkapkan hubungan kliennya dengan Irwandi sebatas hubungan kerja. Adapun pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh Steffi bersama Irwandi dan perangkat daerah lainnya hanya terkait pada penyelenggaraan Aceh Marathon tersebut. Di sisi lain, Steffi juga membantah memiliki kedekatan khusus dengan Irwandi Ia juga membantah berbagai gosip miring yang menyatakan dirinya dekat dengan Irwandi Ia juga mengaku hubungan kerja dengan Irwandi dimulai sejak tahun lalu Untuk mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Aceh Marathon Shadaralun, Tim Kejaksaan Negeri Loksmawe dan Kejaksaan Tinggi Aceh pada kamis kemarin Bertolak menuju ke Jakarta untuk menjemput Husaini yang merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di pemerintah kota Luksemawe. Husaini yang bertindak sebagai rekanan dalam kasus tersebut ditangkap tim Kejaksaan Agung di sebuah apartemen kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, setelah beberapa waktu lalu dia dinyatakan sebagai DPO. Dari Luksemawe, Saiful Bahari melaporkan. Diberitakan sebelumnya, pada tahun 2011 PMG Luksemawe melalui Dinas Kesehatan melakukan pengadaan alkes nilai 4,8 miliar rupiah awal tahun 2013 Kejari Loksmawe mencium aroma korupsi dalam proyek pengadaan alkes tersebut sehingga mulai mengusut bahkan hasil audit BPKP terungkap adanya kerugian negara 3,5 miliar rupiah. Kejari Loksmawe kemudian menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni Kepala Dinas Kesehatan Loksmawe Sarjani, kemudian Husaini selaku kontraktor atau rekanan dan Bendahara Umum Daerah BPKA di Loksmawe Helma Pada persidangan di Pengadilan Tipi Korbanda Aceh awal tahun 2014, ketiga tersangka masing-masing difoni satu tahun penjara. Untuk Sarjani dan Helma sudah dieksekusi dan ditahan di LP kelas 2 Loks setelah keluar putusan banding dari Kejagung. Sementara Husaini yang dinyatakan DPU terdeteksi di apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada Rabu lalu, Husaini berhasil ditangkap tim Kejagung di tempat persembunyiannya. Kamis kemarin tim Jaksa menjemput Husaini di Jakarta untuk segera dieksekusi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Syederalun Satres Krim, Polres Langsa masih memburu pelaku pembunuhan siswa SMA Negeri 2 Langsa M. Fayjal yang ditemukan tewas pada Rabu kemarin. Korban ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan Gampung Baru, kecamatan Langsalama Dari Langsa, Zubir melaporkan. kasat Kaseteleskrim Polres Loksemame Ibtu Agung Wijaya Kesuma mengatakan dari lokasi penemuan jenazah korban, polisi mengamankan telepon genggam jenis Android merek Advance berwarna putih dan dompet milik korban. Namun sepeda motor Honda Supra 125 yang dikendarai korban tidak ditemukan di lokasi. Polisi masih mencari keberadaan motor tersebut. Selain barang bukti, polisi juga telah mengambil keterangan tiga orang saksi. Kepada masyarakat yang mengetahui informasi penting kejadian ini, polisi meminta agar melaporkan kepada pihak berwajib Polres Langsa dan jangan menyebarkan informasi hoa yang bisa menimbulkan keresahan atau kerugian pihak lain. Sebelumnya, diberitakan siswa SMA Negeri 2 Langsa M. Fayja, 17 tahun, Rabu kemarin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan tewas di pinggir jalan Gampung Baru, Kecamatan Langsalama. Di tubuh korban terdapat dua luka tusukan benda tajam. Sebelum tewas, korban diduga sempat berusaha merangkak menuju jalan elak kawasan itu untuk meminta pertolongan. Hal itu terlihat dari ceceran darah di lokasi tersebut. Syederalun, kiriman paket diduga bom di rumah milik Ridwan di Jalan Pari, Gampung Bandar Baru Lampri, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu Kemarin ternyata bukan bahan peledak berbahaya. Melainkan hanya seperangkat komponen elektronik yang tak terpakai dan sengaja digunakan untuk meneror korban dan keluarganya. Dari Bandar Aceh, Misran Asri melaporkan. Sumber-sumber kepolisian menjelaskan kiriman paket diduga bom, dimasukkan pelaku di dalam kardus dan di lakban hitam tersebut ternyata berisi komponen elektronik. Untuk lebih meyakinkan bahwa itu kiriman paket bom pelaku menambahkan wire di komponen elektronik yang menyerupai papan sirkuit cetak tersebut. Kiriman paket yang ditujukan ke rumah Ridwan itu diyakini bukan bahan peledak setelah pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi Kamis kemarin. Di samping itu beredar juga sejumlah foto yang menunjukkan isi di dalam paket kardus berlak hitam tersebut sesaat setelah diledakkan tim Jibom Satuan Brimapolda Aceh di sekitar lokasi. Bahkan sumber itu menduga antara korban dan pelaku saling kenal. Terkait dengan teror bom yang diarahkan pelaku kepada korban, menurut Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Trisno Rianto lebih pada tindakan pemerasan. Karena pelaku sempat meminta tebusan Rp150 juta kepada korban sesaat setelah mengirim paket diduga bom itu ke rumah Ridwan. Syaudara Alun, Kecelakaan kembali terjadi di Birun. Kali ini sepeda motor bertabrakan dengan minibus dari Hatsu Terios di kilometer 7 jalan Birun Takengon, kawasan Desa Blang Ketumba, Kecamatan Juli, Kamis kemarin, sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Bahagian Barat. Insiden ini membuat pengendara sepeda motor yang merupakan seorang pedagang meninggal dunia. Dari Birun, Yusmandin Idris melaporkan. Kasar lantas Polres Biren AKP Joko Kusuma Dinata mengatakan korban meninggal dunia atas nama M. Nasir Usman, 40 tahun, pedagang asal desa Pantibaru, Kecamatan Juli Biren. Sedangkan seorang penumpang terios bernama Hasan Basri, 45 tahun, warga Pinturimo Megayo mengalami luka ringan. AKP Joko mengatakan kejadian berawal saat Nasir Usman mengendarai sepeda motor Jupiter MX tanpa nomor polisi melaju dari Takhengon menuju Biren. Dari arah berlawanan muncul minibus Dehatsu Terios BK1734EW yang disopiri Aryansyah, 23 tahun, warga Belang Kecamatan Pinturi Megayo Benar Meriah. Tiba di kilometer 7 kawasan desa Belang Ketumba, Kecamatan Juli, tiba-tiba sepeda motor langsung bertabrakan dengan Dehatsu Terios. M. Nasir Usman terhempas ke tembok pagar rumah warga. Keadaan kritis, M. Nasir Usman langsung dilarikan ke rumah sakit BMC Biren. Namun tak lama mendapat perawatan korban meninggal dunia darinya serrum Seram Bi Tanjung permainkiian berita pagi edisi Jumat 20 Juli 2018 berita siang seram BfM bisa and kembali pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat berita pagi ini juga bisa andakses di situs internet ww.ramfm.com juga Twitterram Bfm Sudalun